Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulullah. Waalaikumussalam. ala Waalaikumsalam. Wa Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ikhwani fiddin rahimakumullah Pada sesi kedua ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang indahnya Nusantara dengan Islam Ikhwani fiddin rahimakumullah Seperti yang tadi kita telah sebutkan Bahawa Islam ini merupakan agama yang menyeluruh Agama Yang Allah Azza wa Jal jadikan untuk semua Umat Dimanapun dan kapanpun Kalau kita perhatikan Ajaran-ajaran Islam Kita akan mendapati Bahwa Islam ini sesungguhnya Betul-betul Memberikan Kemuliaan dan kebaikan bagi umat manusia di dunia maupun di akhirat. Adapun di akhirat kita telah ketahui bahwa Allah Azza wa Jalla akan memasukkan muslimin ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan, kebaikan dan kemuliaan. Dan sejak di dunia kalau kita perhatikan Betul-betul Islam Memberikan kepada kita Berbagai maslahat, Kemuliaan maupun kebaikan Jubalah kita perhatikan Dalam bab akidah misalnya Dulu Sebelum datangnya Islam Orang-orang Menghambakan diri kepada siapa Kepada makhluk-makhluk Yang rendah ada yang beribadah kepada batu, ada yang beribadah kepada uh, binatang, beribadah kepada benda mati, macam-macam bentuk peribadatan, beribadah kepada jin, setan, dan berbagai macam sesuatu yang diibadahi, dipertuhankan. Nah. Islam mengajak manusia untuk apa ibadah kepada Allah Azza wa Jal pencipta makhluk-makhluk. Untuk menghambakan diri kepada zat yang maha besar. Kepada yang menciptakan semuanya. Yang memang berhak untuk kita tujukan kepadanya bentuk-bentuk peribadatan dan penghinaan diri kita kepadanya. Ikhwan Hidin Rahimahumullah. Lihatlah ketika mereka beribadah kepada sebuah batu. Batu benda mati. Ya, bagaimana seorang menghambakan diri kepadanya. Meminta keberuntungan. Barangkali dengar pun tidak batunya. Minta kepada orang yang telah mati. Dengar saja tidak. Ya, mereka menyelamatkan diri mereka pun tidak bisa. Apalagi yang beribadah kepada syaitan, justru ditipu oleh syaitan. Mengibadahi setan, mau dicelakakan oleh setan. Bukan menyelamatkan, tapi mencelakakan. Nah, Islam mengajak kita untuk berpikir dalam banyak ayat. Bagaimana kalian mengibadahi sesuatu yang kalian seru? Kalian panjatkan kepadanya doa Dengar pun tidak akum. Tidak mendengar doa kalian Bagaimana kalian beribadah kepada sesuatu Yang tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri Menyelamatkan diri mereka sendiri Tidak bisa Bahkan seperti yang Allah perumpamakan Seandainya lalat Terbang hingga di muka mereka... Mereka menghalau pun tidak bisa... Kesulitan... Nah kenapa yang seperti itu diibadahi... Hina sekali kalian... Menghinakan kepada sesuatu yang seperti itu... Sangat tidak pantas... Makanya seorang sahabat... Yaitu Rib'i bin Amir... radhiyallahu anhu... Betul-betul menyadari hal itu... Dan diungkapkan oleh beliau... Hal itu dihadapan Panglima Romawi, ya atau Persia, dia mengatakan ketika ditanya tentang Risalahnya dia terangkan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Islam yang dibawa olehnya. Inna Allaha ahrjana min ibadat ibadat. Ila ibadati rabbil ibad Sesungguhnya Allah telah mengeluarkan kami Dari ibadahnya seorang hamba kepada hamba yang lain Menuju peribadatan seorang hamba kepada Robnya hamba seluruhnya Betul-betul nah, disadari oleh sahabat itu kemuliaan Islam Sekarang kalau kita lihat Ada orang mengibadahi kerbau kerbau diibadahi, ya ada orang mengibadahi sapi, sapi diibadahi dan lain-lain, macam-macam sekali di India itu lebih aneh-aneh itu, -aneh jangan dianggap hanya sapi, ada yang menjijikkan bahkan diibadahi oleh mereka. Nah. Islam memuliakan manusia supaya tidak beribadah dengan hal yang seperti itu. Dengan Islam orang menjadi mulia. Ibadah pada tempatnya. Minta ya kepada zat yang maha kaya. Allah Azza wa Jal. Minta perlindungan kepada zat yang maha kuat. Allah Azza wa ya, Dan. Minta keselamatan kepada yang memiliki keselamatan. Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha besar. Yang maha agung. Yang maha tinggi. Yang maha perkasa. Begitu. Nah kita yang di Indonesia ini Kalau tidak datang Islam Dengan akidahnya Sudah mau ibadahnya Kepada siapa ya Sekarang saja Setelah kedatangan Islam Yang masih ibadah kepada kerbau Juga ada Sudah datang Islam Ke negeri mereka Bayangkan kalau Islam tidak datang Ikhwan Itulah kebaikan Islam Sehingga Kita berharap dengan Islam ini ketika Merambah bumi kita Dan Menyebar di tengah kita Akan menjadikan kita orang-orang mulia Menjadikan kita orang-orang yang Sesuai dengan syariat Dan sesuai dengan akal yang Sehat Sesuai dengan syariat dan sesuai dengan akal yang sehat. Karena peribadatan kepada berhala-berhala. Tidak sesuai dengan syariat. Dan tidak sesuai dengan akal yang sehat. Dalam bab akhlak tadi kita telah contohkan. Bagaimana Islam membentuk akhlak mulia. Pada pengikutnya. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang berakhlak. Dengan satu macam akhlak. Tidak berwarna-warni akhlaknya Semuanya dididik dengan Didikan yang sama Supaya jujur semua Baik semua Mengutamakan orang lain Membantu orang miskin semua, Semuanya Begitu Dalam ibadah juga Diatur supaya ibadahnya seragam Ibadah yang benar, ibadah kepada Allah Jangan ibadah kepada Allah tapi dengan Tata cara sendiri-sendiri Ibadah kepada Allah itu Kan sudah ada aturannya Jangan Bikin tata cara ibadah sendiri Saya mau ibadah kepada Allah tapi Cara buatan saya Yang lain mengatakan saya mau beribadah Kepada Allah tapi dengan cara Syekhnya saya Nah gak begitu Ibadah kepada Allah sudah ada aturannya Kalau mau ibadah kepada Allah Ikuti aturannya Jangan Ibadah kepada Allah tapi Semaunya sendiri Makanya diutus Rasulullah Untuk mengajari Ibadah kepada Allah itu seperti apa Salat bagaimana Puasa bagaimana caranya Haji juga ada caranya Ziarah kubur ada caranya Dan begitu seterusnya nah, Tapi kalau tidak diatur oleh Islam Masing-masing pengen Semaunya sendiri Maka Akhirnya terjadi Berbagai macam Perbedaan-perbedaan Yang itu juga potensi Untuk membuat perselisihan Di antara umat cobalah saannya semua sesuai nabi sudah kita ini tentram sama seragam ya saling membantu saling menghormati Ikhwan Fiddin rahimakumullah di samping ajaran-ajaran seperti yang tadi dalam bab akidah, ibadah, pendidikan akhlak juga kita melihat bahwa Islam mengajari kita untuk menjauhi hal-hal yang membahayakan apa umat manusia anggap seperti sekarang ini yang sedang banyak dibicarakan seputar teror ya paham teroris terorisme yang menyebar di tengah umat nah Islam juga mengajari kita untuk anti dengan perbuatan yang seperti itu dan keyakinan-keyakinan yang melandasi perbuatan itu diajari oleh Islam secara menyeluruh yang dari Arab sana sampai ke berbagai negeri Semuanya diajari sama Jangan melakukan aksi-aksi teror Ya kan Sama semua Begitu pula Jangan melakukan kezoliman Seragam semuanya Dia dari manapun, dia siapapun Tidak akan berbuat dolim Jangan berbuat kemaksiatan yang macam-macam Zina, khomer Pencurian, penipuan Durhaka pada orang tua dan seterusnya Semuanya begitu Nah ini Islam ya. Tidak membiarkan umatnya masing-masing Berjalan sendiri-sendiri Tapi dikoordinir Sehingga seragam Sehingga Semuanya berakhlak mulia Beribadah yang benar Berakidah yang sahihah Anti perbuatan-perbuatan yang merugikan La dharara Wa ladirar Ahibatillah, rahimakumullah. Kalau Islam dipahami sebagaimana mestinya, saya kira tidak akan ada yang protes dari orang-orang yang berkeinginan baik, ya. Yang protes itu ya, yang punya keinginan yang tidak baik. Karena tahu kalau Islam dibiarkan berkembang sebagaimana mestinya, membahayakan kepentingan pribadi atau membahayakan kepentingan kelompok. Sehingga ada pribadi-pribadi tertentu Dan kelompok-kelompok tertentu Yang merasa terancam Merasa kepentingannya Terusik Sehingga bergeraklah Untuk menentang Islam yang benar Nah ini yang jadi masalah Tapi kalau semuanya berkeinginan Untuk tahu Islam yang benar Dan mengamalkannya Tunduk kepadanya Tidak ya, akan terjadi Berbagai macam pertentangan dan perselisihan Kalaupun ada hanya seberapa persen nah, Karena Islam yang sesungguhnya Begitu indah Islam yang sesungguhnya akan Mencukupi Manusia seluruhnya Dalam berbagai kebutuhan mereka Dalam hubungan mereka Dengan Allah maupun dengan hubungan mereka Dengan manusia Tapi disayangkan Sekali lagi ada orang-orang yang memang Tidak Menghendaki Islam yang hakiki tadi Tidak menghendaki Islam yang murni Sehingga berulah Karena merasa terusik Merasa terganggu Merasa terhalangi kepentingan-kepentingannya Ikhwanifiddin Rahimakumullah ada. Masa-masa ini ya, Kita sering mendengar dan sering gelisah Dengan berbagai statement-statement Yang muncul dari orang-orang yang menyuarakan gerakan Islam Nusantara jadi sebagian orang Bukannya ingin Menyebarkan Islam di Nusantara ini Tapi ingin agar Islam itu Menyesuaikan dengan tradisi Yang ada di Nusantara ini Nah Ini yang jadi masalah Seruan-seruan mereka ini Akhirnya Mengarahkan kepada Berbagai Problem munculkan berbagai konflik akhirnya. Karena kalau kita lihat statement dari orang-orang yang mengusung gerakan Islam Nusantara ini membuat kita terkaget-kaget. Kenapa terkaget-kaget? Karena aneh. Kok beda sekali dengan Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ikhwan fillah rahimakumullah, sebagian lagi mungkin merasa bingung. Duh, ada apa sih dengan Islam Nusantara? Apa sih sesungguhnya Islam Nusantara itu? Sebagian enggak paham. Karena memang kalau kita lihat orang-orang yang menyuarakan gerakan Islam Nusantara ini dari mereka juga omongannya bermacam-macam. Tidak seragam. Berbeda-beda. Ya. Omongannya berbeda-beda. Ikhwanul Kidin rahimakumullah. Untuk itu kita ya ingin mencoba untuk memberikan pemahaman yang benar dan Melindungi diri kita dan umat Dari pengaruh-pengaruh jelek Yang itu merupakan akibat daripada Perubaganda Islam Nusantara Ikhwanifidin rahimakumullah. Bila kita Coba melihat Beberapa pengusung Dari gerakan-gerakan Islam Nusantara itu Kita dapati Tidak sedikit dari mereka yang ternyata Dulu-dulunya Dikenal Sebagai Orang-orang liberal ya. Anggap misalnya kayak Ulil Ulil Absar Abdallah Ini Dulu koordinatornya Jaringan Islam Liberal Sekarang banyak Bersuara pula Dalam apa Gerakan Islam Nusantara ini Ternyata dulunya Koordinatornya jaringan Islam Liberal Ada di sana nama Lutfi Asyaukani Masdar Mas'udi Ada pula Zuhairi Misrawi ada pula tentunya Said Agil Siraj yang ketol sekali Kalau kita perhatikan nama-nama tersebut Dan masih juga ada yang lain Ternyata orang-orang yang sebelumnya Sangat dikenal dengan pemikiran-pemikiran liberalnya Dan sebagiannya jelas masuk dalam anggota jaringan Islam liberal Nah sekarang muncul dengan Tunggangan baru Atau alat baru yaitu Islam Nusantara ini. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah kalau kita mengetahui ternyata itulah tokoh-tokoh yang banyak menyuarakan gerakan ini, maka sebetulnya cukup bagi kita untuk mengetahui bahwa ini gerakan liberal yang hanya berganti baju berganti tunggangan kalaupun tidak sama persis ya banyak kesamaan ya kalaupun tidak sama persis ya banyak kesamaan sehingga ikhwan fillah rahimakumullah dengan itu cukup bagi kita untuk mengetahui siapa dan bagaimana gerakan tersebut kalau dulu ada pepatah dalam bahasa Arab ya berbunyi min simarihim ta'rifunahum dari buah mereka kamu akan ketahui siapa mereka min simarihim ta'rifunahum dari buah mereka kamu akan ketahui Siapa mereka Nah Dengan itu kita akan Mengetahui dengan mudah Sekarang apa Hasil Dari gerakan tersebut Apa buahnya Apa produk-produknya Dengan kita mengetahui Sudah cukup dengan itu kita paham siapa mereka ini Apa buah-buahnya ya. Itulah yang terucap dari lisan-lisan mereka Misalnya Ulil mengadakan Di antara ciri Islam Nusantara ya Tidak membenci Syiah Ini salah satu produknya Atau ini salah satu buahnya menurut Ulil yang lain lagi mengatakan Ya Islam kita itu Islam yang anti-Arab Ya Islam yang anti-Arab Itu buah yang lain Buah yang lain lagi Membaca Al-Quran dengan langgam Jawa Itu buah yang lain Banyak buahnya ya Memang sudah banyak berbuah ini ya banyak berbuah Nah sudah Kalau begitu dari buahnya Kamu tahu siapa mereka Dari buahnya Kamu tahu siapa mereka Cukup Itu sebagai Landasan awal bagi kita Untuk kita berhati-hati Seandainya kita gak tahu persis Siapa yang membuat Siapa yang yani Di belakang gerakan tersebut apa prinsip-prinsipnya seandainya kita nggak tahu itu semua sudah cukup buahnya seperti ini sudah ya kita cukup berhati-hati. Ikhwani fi rahimakumullah dari beberapa ciri khas yang ada pada mereka kita akan mengetahui batilnya seruan-seruan mereka itu. Sebelumnya terkait dengan gerakan mereka ini, seperti yang saya katakan tidak ada ya, standar yang jelas dalam mendefinisikan Islam Nusantara itu sendiri. Masing-masing ngomong semaunya. Yang Said Agil ngomong begitu, yang Udin ngomong begitu, yang lain lagi ngomong yang lain. Ada kemiripan-kemiripan, tapi sebagai apa? Suatu definisi yang disepakati oleh mereka, yang resmi, nampaknya belum ada. Ya, adanya adalah dari statement-statement para pengusung gerakan tersebut. Namun di antara hal yang ditonjolkan oleh mereka itu, seringkali mereka Uh, Memperobakandakan Anti Arab tadi Hukum-hukum Islam Tidak sedikit yang kemudian dianggap Itu tradisi Arab Walaupun ada ternyata Tokoh yang lain mengatakan Oh Islam Nusantara tidak anti Arab ya, Terus yang benar mana ini yang pimpinannya mengatakan Islam kita bukan Islam Arab. Jadi kita bukan arabisasi, tapi kita mau islamisasi katanya. Tapi kenapa yang lain mengatakan oh Islam Nusantara bukan Islam yang anti Arab? Bagaimana? Mana yang benar? Ya. Ala kulli hal secara kenyataan berupa ganda yang diserukan berupa anti Arab dan apa, mengidentikan sebagian ajaran Islam dengan ajaran dan tradisi Arab untuk kemudian dengan alasan itu menolak ajaran tersebut ini merupakan hal yang nyata dari statement-statement mereka dan ini tentu sesuatu yang batil kita telah sebutkan tadi bahwa Islam itu Islam ya Islam itu adalah Islam bukan Islam itu Arab maupun Jawa maupun yang lain. Semua yang dari Arab, yang dari Jawa, yang dari Sumatera, Kalimantan, semuanya Eropa, Afrika semuanya harus ikut Islam. Ya. Ikwan fillah na'zakumullah. Satu hal yang perlu kita perhatikan di sini terkait dengan bab ini Nabi saw ketika datang di tengah umat manusia di Arab Sana ternyata justru Nabi sangat menentang tradisi-tradisi Arab sangat menentang budaya-budaya Arab ini harus ditekankan supaya kita tidak curiga dengan ajaran Islam sedikit-sedikit. Oh ini tradisi Arab Jilbab kerudung itu tradisi Arab ya Memakai jenggot tradisi Arab Mengangkat celana di atas maka lagi tradisi Arab terus Jadi setiap sesuatu yang dianggap oleh mereka gak sesuai oleh nafsu mereka Dipakailah senjata ini tradisi Arab ya Untuk kemudian tidak diikuti makanya di sini perlu kita tekankan ingat ingat Nabi datang ke masyarakat Arab itu menentang tradisi Arab menentang budaya-budaya mereka yang batil contoh hadits Nabi saw ketika Nabi saw dalam khutbah Arafah siapa yang hadir khutbah arafah ini jamaah haji banyak bukan hanya satu dua orang sahabat khutbah arafah banyak para sahabat diumumkan di situ oleh Rasulullah sallallahu alaihi di antara bunyi khutbahnya saya bacakan innadimaakum wa amwaalukum haramun kahurmati yaumikum haza fi syahrikum haza fi baladikum haza ketahuilah bahwa Darah-darah kalian Harta benda kalian Itu haram untuk di Dholimi Seperti haramnya Terhormatnya hari kalian ini Hari Arafah Fi syahrikum hada Di bulan kalian ini Di bulan suci haram Fi baladikum hada Di negeri kalian ini Di tanah suci Ala wa inna kulla shay'in min amril jahiliyyati mawdhu'un tahta qadamay hatain. Lalu Nabi katakan ketahuilah bahawa segala sesuatu dari urusan jahiliyah mawdhu'un tahta qadamay hatain. Saya letakkan di bawah dua kakiku ini. Saya letakkan di bawah dua kakiku ini. Saya injak-injak Ya. Semua urusan jahiliyah Warisan-warisan jahiliyah Semuanya Kullu kata Nabi Kullu amril jahiliyah Semua urusan jahiliyah Maudhul terletak di bawah dua kakiku Saya injak Ya, Apa maknanya itu sudah Nabi sangat menentang Tidak ada yang dilestarikan oleh Islam Semuanya diinjak-injak oleh Nabi Bukan hanya dibuang Diinjak Kemudian beliau memberikan contoh di antara contohnya wa awwaludamin ad'uhu dam Rabi'ah Ibnu harith Pertama dendam darah yang kuletakkan di bawah kakiku adalah darah Rabi'ah Ibnu harith seorang yang dibunuh oleh Qabilah Huzail yang akhirnya terus terjadi dendam balas uh, Utang darah ini sudah itu semuanya dihapus tidak ada lagi kelanjutan itu urusan jahiliyah tutup sudah jadi contoh contoh kedua wa awwalu riba wariba al jahiliyah muzuud wa awwalu riba azzahu ribana ribal abbas bin abdul muttalib fa innahu muzuud kulu dan riba jahiliyah transaksi riba jahiliyah semuanya juga kuinjak injak dan riba yang pertama kali saya injak justru ribanya kami yaitu keluarga kami yaitu ribanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib riba yang bagaimana? yaitu riba Dain utang sampai waktu sekian gak dibayar berkembang lagi tambah sekian persen Sampai waktu yang ditentukan tidak dibayar tambah lagi sekian persen. Nah, ini riba jahiliyah. Itu riba, ribanya paman saya sendiri Al Abbas bin Abdul Muthalib. Saya injak tidak ada lagi riba seperti itu. Fa'inahu maudhu'un kulloh semuanya saya letakkan di bawah kakiku. Ini contoh. Ya. Jadi Nabi datang itu. Menentang amrul jahiliyah Kullih Semua urusan-urusan jahiliyah nah, Bagaimana sekarang Nabi datang dengan Islam ini Yang begitu bertentangan Dengan jahiliyah malah dikatakan Ini tradisi Arab Sejak sebelum Islam Tradisi orang dari mana ya. Sekali lagi seandainya nabinya orang Indonesia Tetap akan mengajarkan begini Tetap akan mengajarkan ini semua. Jangan dianggap kalau nabinya orang sini. Terus ini gak diajarkan. Tidak. Ajaran Islam ya Islam. Ya. Ikhwan Fiddin rahimahumullah. Kemudian. Seorang ulama. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yang selalu dijadikan pembicaraan orang-orang yang dianggap ya hajarannya ajaran sesat ajaran Arab lagi. Beliau rahimahullah coba nilai beliau dengan adil. Beliau menulis sebuah kitab. Judulnya apa? Masail Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah perkara-perkara jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau nulis buku itu, mengumpulkan diteliti oleh beliau apa saja urusan jahiliyah, tradisi Arab dulu yang ditentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan. Kira-kira sampai berapa dapatnya kalau kita mungkin mau mencoba kira-kira sampai angka 20. Tampaknya sampai angka 20 pun kesulitan kita. Ya. Apa saja ya perkara jahiliyah yang ditentang Rasulullah? Beliau mengumpulkan sampai angka 131. Ya. 131 budaya tradisi jahiliyah yang ditentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana dikatakan Rasulullah ini ajarannya ajaran yang sudah terpengaruhi oleh kultur Arab. Ya bagaimana kalau dikatakan begitu? Ini Nabi menentang, ya, menentang orang-orang jahiliyah tradisi Arab ini. Sampai 131, dan ini bukan sebagai pembatas. Kalau digali lagi masih banyak lagi. <tuh> ikhwan fillah rahimakumullah Di antara ya di antara yang beliau sebutkan ini termasuk yang cukup unik ya kalau kita kaitkan dengan tema kita. Di antara tradisi jahiliyah yang ditentang Rasulullah adalah apa? tradisi mengikuti nenek moyang menolak Islam dengan beralasan ini warisan nenek moyang kami ini adat istiadat kami ternyata itu di antara urusan jahiliyah yang ditentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang Rasulullah mengajari begini begitu apa jawab mereka ma sami'na bi hadza fi abainal awwalin Al-Mu'minun ayat yang ke-24 Kami tidak pernah dengar yang begini Pada Nenek moyang kami yang dulu Tradisi kami dulu Tidak pernah ada yang begini Jadi tidak mau taat kepada Rasulullah Dengan alasan Ini kultur kami begini Tradisi kami sejak dulu begini Itu Yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Juga seperti yang Allah Permankan pada surat Zuhruf ayat 22 Inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihim muhtadun Kami mendapati nenek moyang kami di atas suatu agama, suatu ajaran. Dan kami mengikuti jejak mereka. Ini tradisi jahiliyah yang ditentang Rasulullah. Jadi sekarang kita di sini, apakah juga mau mengikuti orang-orang jahiliyah atau mengikuti Rasulullah? Kalau kita sekarang di sini beralasan wah ini budaya kami, kami sudah biasa larung sesaji ke laut selatan, masa mau dirubah? Ya, nggak bisa. Ini nenek moyang kami begini, kami harus menghidupkan budaya ini walaupun itu syirikkan. Walaupun itu mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah. Kalau tatap itu dipertahankan dengan alasan ini budaya kami, nah justru kamu yang seperti orang jahiliyah. Nabi enggak begitu. Nabi menentang yang seperti itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jadi hendaklah kita menyadari, ya. Bagi yang Ingin betul-betul uh, tunduk kepada Islam, hal ini nampak jelas. <coughs> ya, yeah. kita menentang cara-cara uh, yang seperti itu untuk tidak tunduk kepada ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Ikhwan fi din rahimakum Allah. Kemudian kita juga mesti mengetahui dan kita juga mesti meyakini bahkan bagaimanapun Islam ini tidak bisa lepas dari Arab. Ya. Dalam hal ini kita tahu bahwa Al-Quran dengan bahasa berbahasa Arab, hadis Nabi dengan berbahasa Arab. Kalau ada yang protes, kenapa kok tidak bahasa Indonesia saja? Kenapa kok tidak bahasa Inggris saja? Ya, Subhanallah. Apa kita mau menentang ketetapan Allah Azza wa Ya, Ini semuanya adalah hak Allah Azza wa Jal untuk menentukannya. Atas dasar apa kita menentang? Kalau dulu misalnya... Injil dengan bahasa Ibrani mau menentang juga kenapa sih kok bahasa Ibrani enggak bahasa Arab saja halal seperti ini tidak dalam ranah manusia untuk berijtihad padanya ini adalah keputusan Allah yang tinggal kita terima dan kita tentu yakin bahwa Allah Azza wa Jalla menetapkan hal itu karena banyak hikmahnya banyak hikmahnya Ya. Ikwan sekalian rahimakumullah, ingat Allah azza wajalla berfirman, "La yus'alu amma yaf'al wa hum Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Jadi Allah mau menurunkan Quran dengan bahasa Arab, hadis Nabi dengan bahasa Arab, Injil dengan bahasa Ibrani. La yusalu amma yaf'al Allah enggak ditanya kenapa Allah berbuat ini dan itu. Wa hum yus'alun orang-orang itulah yang akan ditanya. Justru nanti kita akan ditanya kenapa kita berbuat seperti ini seperti itu, kita akan ditanya. Allah yang akan bertanya, jangan dibalik malah kita menghujat. Ya, Allah Azza wa Jalla <tuh> Ikhwan fillah rahimakumullah dan sebetulnya kita bisa paling tidaknya sedikit memahami kenapa Al-Qur'an ini diturunkan dalam bahasa Arab. Karena ya, nabinya orang Arab, ya kan? Dan pertama kali dakwahnya kepada mereka. sahabat Nabi orang-orang Arab. Yang kedua, bahasa Arab bahasa yang terjaga Sampai sekarang bahasa Arab sangat terjaga Sehingga ketika Al-Quran dan hadis dengan bahasa Arab selalu akan dapat dipahami maksudnya, maknanya Dengan makna yang benar Bahasanya terjaga Coba kalau bahasa kita Kita mau pakai bahasa yang mana ini Kalau mau bahasa Nusantara ini Mau milih yang mana Pakai bahasa Jawa Yang bahasa Sunda nanti protes Mau pakai bahasa Madura Nanti yang sasak protes ya Indonesia ini berapa bahasanya Tuh gak tahu berapa ribu ya Saya pun lupa sudah Terus Mau pakai bahasa yang mana kalau Al-Qur'an mau diturunkan dengan bahasa nusantara. Ya gimana? Enggak bisa. Mau bahasa yang mana? Kemudian bahasa Indonesia sudah bahasa Bahasa Indonesia juga bahasa campuran ya kan? Ada yang dari bahasa Jawa, ada yang dari bahasa Arab, ada yang dari bahasa Sunda, ada yang dari bahasa macam-macam, Inggris dan lain-lain. Enggak -lain. terjaga bahasa Indonesia bahasa Arab kata per kata bisa ditelusuri bahasa Arab aslinya sampai uh, ucapan-ucapan kamus-kamus terdahulu ya bait-bait syair yang menggunakan bahasa tersebut keasliannya terjaga Nah ini diantara hikmah-hikmahnya nah, lebih daripada itu di sana banyak hikmah yang Allah Azza wa Jalla uh, ketahui dan kita tidak ketahui yang jelas Allah telah menyebutkan di antara hikmahnya innaja'alnahu qur'anan arabian la'allakum ta'qilun Sesungguhnya kami menjadikan Quran ini berbahasa Arab supaya kalian paham. Ya. Bisa dengan mudah karena bahasanya terjaga. Dipahami dengan benar karena bahasanya terjaga. Ikhwani fillah dengan ini maka kita katakan jadi bagaimanapun Islam ini tidak bisa kemudian mau di pisahkan dengan Arab. Bahkan upaya memisahkan Islam dengan Arab ini jelas upaya pengrusakan Islam. Alhamdulillah sebetulnya seputar ini telah dibahas dalam majalah syariah yang mungkin antum telah ketahui ya, dengan tulisan Ustaz Ruwaiq Khabirullah banyak di situ terangan yang sangat bermanfaat. Di antaranya juga beliau mengingatkan upaya Kamal Ataturk dulu di Turki, Turkiya. Bagaimana dia mau menghancurkan Islam? Caranya bagaimana? Pisahkan umat Islam dari Arab. Ya, sampai adzannya pun bukan adzan dengan bahasa Arab. Ya sudah, kalau sudah seperti itu mau jadi apa? Nah akhirnya gak paham Apa isi Al-Quran Gak paham Apa isi hadis Nabi nah, Kalau sudah terpisahkan betul-betul Sudah gak mungkin paham Islam yang benar Islam tinggal namanya Islam tinggal namanya Namanya pun sudah ditambah-tambahi ya kan Tadi ada Islam liberal, ada Islam ini, Islam itu Islam Nusantara dan macam-macam Islam Ya, ikhwan fitri rahimakumullah. Jadi pahamilah, ya ini merupakan trik-trik untuk apa menjauhkan Islam dari agama, menjauhkan umat Islam dari agama mereka. Kita ini sangat kurang sebetulnya dalam uh, upaya kita untuk sungguh-sungguh dalam Islam. Di antara kekurangan kita adalah. Ya memang kurang perhatian dengan bahasa Arab ya. Sudah kurang perhatian dengan bahasa Arab Sudah mau dilucuti Islam dari Arabnya Bahkan sebagian sampai mengusulkan istilah-istilah Arab dihilangkan semua ya. Oh itu ada perbankan syariah Sudah dari perbankan syariah ini Semua istilah-istilahnya diganti semua nah, Ada yang sempat mengusulkan begitu ya, Kita gak terkait dengan bank ya Alhamdulillah bang itu tetap haram. Tapi cuma kita ingin menyalati sampai istilah-istilah saja mau diganti, diusulkan untuk diganti. Mudoroba syirkah, hilangi semua. Ganti dengan istilah nusantara. Istilah bahasa Indonesia. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita kadang ngelus dada. Kok sedemikian bencinya terhadap Arab? Kenapa begitu? Ya, kenapa seperti itu? Allah menurunkan Quran dengan bahasa Arab, Allah menjadikan Nabinya dari bangsa Arab. Kenapa kita suutton, buruk sangka, atau bahkan Naur bilang musuhi dengan hal itu semua? Ikhwan Ridhlin rahimakumullah. Kembali kepada masalah kita, jadi nggak mungkin Islam ini dipisahkan dari Arab. Dan bukan berarti, ya Islam itu terpengaruh kultur Arab, bukan berarti Islam sama dengan Arab tidak. Harus dibumi dengan benar. Dan juga Ikhwan Fidina alaikumualaikum uh, Allah Subhanahu Wa Taala telah uh, apa? mengatakan pada ayat yang tadi kita sebutkan kemuliaan tidak dipengaruhi oleh suku bangsa tapi kemuliaan dipengaruhi oleh ketakwaan. Walaupun secara umum bangsa Arab lebih baik dari selainnya ya secara umum tapi bukan berarti hanya karena itu kemudian mereka unggul. Kalau tidak ada Islam mereka tidak jadi unggul. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah Nabi SAW alaihi bersabda dalam hadis, "Kullukum Adam wa Adam min turab." Semua kalian dari Adam dan Adam dari turab. "La fadla li'arabiyyin 'al-ajami illa bittaqwa." Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang Ajam dan Arab kecuali dengan ketakwaan. Ya. Tid. ini salah satu pembahasan terkait dengan Islam Nusantara dan Insya Allah kita lanjutkan berikutnya beberapa hal yang lain yang terkait dengan gerakan Islam Nusantara ini supaya kita memahami lebih baik dan lebih menyeluruh tentang gerakan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. kamrabah tot tot 27 sekarang ya ya masuk sana kita pergi dari sana daripada Thank you.